t a Dibio, selamat siang Selamat siang Bu, begini ya s e b e t u l n y a masalah tarifikasi itu、uh, Disesuaikan dengan KWH yang dipunyai Misalnya 450、uh, KWH Berarti jumlah daya Yang boleh dipakai dia、uh, Dengan harga gratis Murah itu atau tidak dinaikkan Sampai 450 KWH Kilowatt、uh, Tapi kalau misalnya lebih dari itu Maka terjadi penyesuaian harga Kalau misalnya dia pakai 500, maka yang 50 KWH-nya terjadi tarif baru itu yang disesuaikan PLN gitu. Terus pakai 900 KWH juga demikian, 900 KWH maksimum 900 KWH. Kalau lebih dari itu, maka yang 100 KWH misalnya saya pakai 1000 KWH per bulan, maka seribunya itu, seratusnya itu akan d i k e n a k a n tarif baru sesuai yang... d i i n s t r u k s i k a n PLN, tapi kenaikannya enggak 15 persen, 10 persen sesuai dengan kecepatan. k a Jadi PLN dalam menaikkan harga harus menghitung sebetulnya berapa sih yang benar gitu loh. Jadi jangan a s a l oh kira-kira 15 persen gitu, enggak ada. Itu ada hitungannya secara statistik, kemenggunaan, tata guna dalam simbol unit price, simbol kenaikan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dibiyo. Enam tiga tiga sembilan satu, enam puluh. Selamat siang Selamat siang Ya, dengan Bapak Gilbert Silahkan Pak Gilbert i Ya, sewenang-wenang ini masa Kita mengusaha dikenakan kenaikan sedemikian rupa Perhitungannya pun tidak diberikan Gimana cara menaikannya itu, mekanismenya itu Ya kan Saya lihat ini sewenang-wenang ya, termasuk jalan tol itu j a sama r g a menaikannya s e w e n a n g w e n a n g mereka mempunyai hak, langsung menaikan k harusnya mesti dikasih perhitungannya, dan juga di lihat dampaknya nanti terhadap industri kita itu, ini belum bisa memimpin ini, terima kasih terima kasih pagi lebat, Pak Teguh selamat siang ya siang Bu, saya ikut menanggapin aja,、ya. sebenarnya kalau PLN naik, 15% walaupun yang kecil n gak g naik itu dampaknya akan m e n y i s a k a n orang banyak c o b a pihak PLN Diselidikin semua yang nyantol-nyantol itu di, apa, ditertepkan apa? di agar tidak perlu naik gitu Karena benar naik gitu tuh luar biasa itu dampaknya masyarakat maupun pengusaha itu Saya kurang setuju tuh, mau t e r t e p k a n tuh tukang buah pinggir jalan, listriknya gede-gede Di lapangan-lapangan di tiap RT nyantol gratis-gratis, itu yang perlu d t e r t e p k a n Bu Tapi saya juga jalan tol kemarin Jakarta dikampek baru naik, sekarang mau minta naik lagi Mohon yang menyetujui itu jangan asal iya, jangan asal manggut Pikirkan dampaknya ke rakyat kecil, itu aja Bu, makasih Baik, terima kasih, Pak Adi selamat siang s a i a n g iya saya setuju Pak LN harusnya berbenah dalam diri sendiri, efisiensi dari dalam dulu ya Saya banyak lihat pemborsan-pemborsan o o untuk mal, izin mal itu berapa hari buat ya Kemudian saya lihat juga solusi,、eh, saya lihat Temda, kemarin kita ke Lombok, itu bagus. Lampu-lampu、eh, jalan itu sudah memakai solar cell, solar cell tenaga matahari. Jadi karena di sana trik sekali, jadi tidak memakai listrik. Kalau memang bahan bakar PLN sekarang mahal, mesti pakai solar, segala bensin. Coba dilihat eh, eh, peluang eh, pe pembangkit lain ya. Saya juga di... Anda kalau lihat di Youtube ada solar cell rumah-rumah、e, di Amerika sudah pakai itu Gak usah bayar listrik lagi ke, ke PLN-nya Pasang di atapnya solar cell itu Tiga ratusan dolar sudah bisa nyalain TV sama beberapa lampu ya Kedepannya mungkin、e, PLN akan saingan dengan itu ya Terima kasih Pak Leo, s i l a k a n Pak Leo Ya s e m a n a t siang Bu Dona Iya Iya Bu, saya punya opini begini ya PLN t u h jangan suka-suka gitu m e n e k a n BBM juga ya, kadang-kadang dinaikkan Semua maunya, itu memang memberatkan Coba pemerintah mau n gak g Kalau dolar dinaikkan jadi 15 ribu 1 dolar, itu beratkan juga kan Bagi intervensi gitu, makanya fays Jangan semua maunya juga bilang、eh, Rakyat rewel lah, rakyat kelas m e n e n g a h Rewel lah, BBM dinaikkan lah gitu Demikian, terima kasih Selamat siang Pak Arya Ya selamat siang、uh, Kenaikan ini saya kira juga harus、uh, Tidak bisa dengan cara begitu kalau kita mau dukung industri saya lihat dari kacamata industri pertama kalau industri ini dimana-mana di dunia ini didukung oleh pemerintah dengan tarif listrik yang murah sehingga dapat menghasilkan harga produk yang murah s e m e n t a r a kalau untuk rumah tangga itu kan sebenarnya kan itu konsumtif a n itu k siapapun dia kan yang pasti kan itu tidak menghasilkan kalau rumah ya, kalau pabrik menghasilkan itu satu, kedua Uh, PRN perlu melakukan efisensi i karena selama ini kita tahu、uh, listrik itu banyak dicuri kemudian、uh, dari satu titik ke titik yang lain、uh, listriknya menurun ya dayanya itu bisa hilang di tengah jalan karena sesuatu hal masalah teknik juga bisa kemudian juga masalah efisensi i jangan memakai bahan bakar solar tapi pakai bahan bakar batu bara atau dan sebagainya、nah, pemakai listrik tengah tenaga Alternatif itu, sambil itu ini kan tidak dimanfaatkan secara maksimal. Kita punya、uh, air yang begitu banyak, kenapa nggak mengfungsikan air sebagai bagaimana istri. Kemudian di daerah-daerah kecil, di pedesaan, kenapa tidak mempergunakan、uh, microhydro, electrical power gitu loh, yang... yang ukurnya a n hanya satu mega atau yang dibawah satu mega bisa menghidupi satu kecamatan dua kecamatan oke saya Fem selamat siang selamat siang dengan dengan Pak Arifin Pak Arifin s i l a k a n Pak ya kalau saya sih saya juga setuju dengan pertama tadi ya mestinya dibalik yang produktif dikasih insentif supaya b i a y a y a murah kosnya murah sehingga kita bisa bersaing sama, sama dunia luar Kita bisa ekspor, kita dapat devisa, justru nanti kesejahteraannya, nanti kan rakyat kita juga yang dapat. Karena kenapa? Kalau industri kita tumbuh, otomatis membutuhkan lapangan kerja yang sangat banyak. Dan kalau menurut saya, kalau semua rakyat kita ini bekerja dengan dibayar dengan sangat wajar atau dengan mempunyai、uh, nilai tambah, dinaikin tiga persen u u l h p juga nggak apa-apa tuh l i s t r i k Tapi kalau untuk industri nya mesti dibantu dulu Kalau untuk orang yang mau pakai a s i kipas angin seharian Atau mau nonton TV seharian Ngapain dikasih murah-murah menurut saya Menurut saya seperti itu Terima kasih Past FM selamat siang Selamat siang Dengan Dengan Chris Pak Chris s i l a k a n Yang pertama yang memang PLN itu harus efisiensi ya Kebocoran-kebocoran itu harus ditutup Yang kedua harus alternatif、uh, mencari energi Kita memang kaya akan sumber daya air uh, Membanggakan uh, surya yang panas bumi Yang ketiga ya memang harusnya untuk industri itu lebih murah Semua harus d i p a y a r g supaya harga bisa terjangkau oleh masyarakat. Kalau yang h a r i s a i k o n s u m t i f sebaiknya memang jangan disubsidi. Terima Selamat i siang. Selamat siang Pak Kris, dan Anda menjadi yang terakhir untuk bisnismen opinion sesi kali ini. Terima kasih.